Assalamualaikum saudara lon berita malam edisi hari ini Rabu 4 Juli 2018 dibacakan Ilham. Luas Tablik Akbar di Payakareng. Unta dibunuh mantan juru masak di CRU. Status gubernur ditentukan 24 jam. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM saudara Sederalun Ustadz Abdul Somad atau UAS menjadi penceramah pada tablik akbar di lapangan Payakareng Biren. Dalam ceramah yang berlangsung selama satu jam itu, UAS menyampaikan pentingnya kepemimpinan dan politik Islam. Ustadz Abdul Somad menegaskan, sesuai tema tablik akbar, merajut indahnya kebersamaan berpolitik yang islami di Kabupaten Biren, maka berbicara politik memang tak dapat dipisahkan dari Islam. Oleh sebab itu, umat Islam harus memberikan suaranya dalam memilih dan menentukan pemimpin. Pemimpin yang dipilih juga mempunyai kriteria salah satunya peduli agama dan memperjuangkan Islam. Pada kesempatan itu, UAS juga menjawab sejumlah pertanyaan dari jamaah yang hadir yang dituliskan di secari kertas dan kemudian dibaca serta dijawab oleh Ustadz asal Riau itu. Sebelumnya, Panitia Penyelenggara Kegiatan Tablik Akbar Haji Ruslan M. Daud mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Somad yang telah hadir pada acara tersebut di tengah-tengah kesibukannya. <tuh> Sederhalun Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan pihaknya telah menangkap dua dari empat terduga pembunuh gajah jinak bunta yang ditemukan mati dengan kondisi gading hilang pada 9 Juni 2018 lalu di sekitar kawasan CRU Serbaja di Aceh Timur. Kapolres AKBP Wahyu Kuncoro dalam konferensi pers mengatakan baru dua tersangka berinisial AL dan AW alias BW yang diamankan, sedangkan dua orang terduga lain masih DPO, yakni P dan A. Dalam konferensi tersebut ikut dihadiri oleh Kasubdit 1 Dit Tipiter Bareskrim Mabes Polri, Kombes Adi Karya, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE DRH Indra Exploited Asia, Kepala BKSDA Aceh Sabto Aji Prabowo, Kepala Balai Bakum LHK Wilayah Sumatera Edward Sembiring. Kapolres mengatakan terungkapnya kasus ini berdasarkan kerjasama polisi dengan BKSDA Aceh dan masyarakat. Awalnya polisi menyelidiki orang yang sering melakukan kegiatan di CRU, kemudian mengarah kepada orang yang dicurigai sehingga pihaknya pertama kali mengamankan AW alias BW. Syederalun, sebanyak 400 kepala keluarga di Dusun Imarah dan Sali, Desa Ujung Lami, kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sempat terisolir hingga Rabu siang. Akibat ambruknya satu unit jembatan berkonstruksi kayu. Peristiwa tersebut terjadi saat truk pengangkut kelapa sawit melintas hingga menyebabkan truk terguling ke sungai pada malam hari. Soekardi keci Ujung Lami kecamatan Darul Makmur mengatakan jembatan tersebut merupakan salah satu akses yang menghubungkan ke pusat kecamatan dan kabupaten. Dalam peristiwa jatuhnya mobil pengangkut sawit tidak ada korban jiwa sedangkan sopir truk hanya mengalami luka ringan. Ia menambahkan jembatan tersebut sudah bertahun-tahun belum dibangun secara permanen oleh pemerintah setempat, sehingga membuat bahan bangunan jembatan yang berkonstruksi kayu itu mulai lapuk. Sementara itu, Raja Sayang, anggota DPRK Nagan Raya, berharap kepada pemerintah agar jembatan tersebut dapat dibangun secara permanen. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. FM. Saudara Loon, jajaran reskrim Polres Pidi menyerahkan barang bukti 331 sak beras dan 3 tersangka dalam kasus penyalahgunaan bantuan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi Jaya. Kapolres Pidi, AKBP Andi Nugra Setiawan Siregar SIK melalui kasat reskrim AKP Maliadi STMM mengatakan... Penyerahan barang bukti dan 3 tersangka merupakan langkah proses hukum pada tahap 2 terhadap kasus penyalahgunaan penanggulangan bencana di kantor BPBD yang dilaporkan pada 19 Januari 2018 lalu. Penyerahan barang bukti bersama 3 tersangka berlangsung di kantor Kejaksaan PDJaya yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Arfi SH. Selain itu pihaknya juga turut menyerahkan satu unit mobil truk cold diesel BL8945Z. Ketiga tersangka melanggar pasal 78 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap tindak pidana penyimpangan pengelolaan sumber bantuan bencana atau percobaan melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Saudara Lun, proses pemeriksaan terhadap Bupati Benar Meriah Ahmadi yang dilakukan Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi di Polres Aceh Tengah memakan waktu hampir 10 jam. Ahmadi yang ditangkap petugas KPK Selasa Sore sekitar pukul 18.30 langsung diboyong ke Mapores Aceh Tengah. Ketika ditangkap, Ahmadi baru selesai mengikuti acara Partai Golkar di Hotel Lingelen, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan penangkapan terjadi ketika Ahmadi dalam perjalanan hendak kembali ke Pendopo Bupati Bener Meriah. Sejak proses penangkapan, Ahmadi menjalani pemeriksaan petugas KPK di ruang kerja Kapores Aceh Tengah selama lebih kurang 10 jam. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, Ahmadi didampingi oleh beberapa petugas KPK yang terlihat menggunakan masker penutup wajah. Beberapa jam sebelum Bupati diboyong oleh petugas KPK, Ketua Fraksi Merah Putih DPRK Benar Meriah, Usman Yakub keluar dari ruangan pemeriksaan di lantai 2 Polres Aceh Tengah. Usman Yakub merupakan saksi mata dalam proses penangkapan orang nomor 1 di Kabupaten Benar Meriah itu. Menurut Usman Yakub petugas KPK mengaku melakukan penangkapan terhadap Bupati bener Meriah terkait dengan kasus OTT di Aceh, namun tidak dijelaskan secara rinci. Syederalun Komisi Pemberantasan Korupsi menginformasi penangkapan dua kepala daerah di Aceh dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pendopo selasa 3 Juli malam. Status para pelaku akan ditentukan dalam 24 jam. Ketua KPK Agus Raharjo menyebut total pelaku yang diamankan dalam operasi itu 10 orang, terdiri dari dua kepala daerah dan sisanya sejumlah pihak non-PNS. Sejumlah sumber menyatakan dua kepala daerah itu merupakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Diduga kuat para pelaku sebelumnya terlibat transaksi berupa bagian dari realisasi komitmen fee sebelumnya. Dalam beberapa OTT terhadap sejumlah pejabat di Sumatera Utara, petugas yang melakukan penangkapan sama sekali tidak dibolehkan memberi keterangan kepada publik. KPK memberlakukan informasi satu pintu yang berasal dari pejabat KPK di Jakarta. Meski dalam pelaksanaan di lapangan, KPK kerap didukung penuh aparat kepolisian setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Rabu 4 Juli 2018. Berita pagi Seram BFM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambfm.com Follow juga Twitter dan Instagram at Seram BFM Shidharalun, wassalam